Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Jadi pernah ada cerita ini. Uh, Aisyah, Aisyah itu umul muminin, istrinya Nabi Muhammad. Ditutup aja, nggak apa-apa bukunya. Hari ini mendengarkan, ya. Nanti ada saat mencatat, ada saat mendengarkan sekarang. Saat Muhtar meminta semua yang hadir mendengarkan saja. Tutup dulu, tutup. Ah biar konsentrasinya penuh nanti kalau ada kesempatan pelajaran rutin baru mencatat tidak apa-apa tapi sekarang ini pagi ini mendengar saja ya itu sudah ditutup semua bukunya nah, tutup semua atau dimasukkan di bawah bawah lagi nah, biar nggak nggak biar nggak pegang pulpen nggak pegang buku masukkan ya semuanya mas Hudaifah ya Masukkan kelaji. Ada yang masih di atas. ya Jadi ceritanya begini. Aisyah itu kan istrinya Nabi Muhammad. Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Disebut Ummul Mu'minin. Ummu itu apa artinya? Ummu. Apa artinya? Umi, umu. Ibu ya. Jadi kalau Ummul Mu'minin itu artinya ibunya kaum orang-orang yang beriman. Karena Nabi Muhammad itu kan ayah kita semua. Abinya umat Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat malam-malam Aisyah radhiyallahu anha itu jalan keluar dari dari kamarnya Nabi Muhammad. Gitu. Masuk ke masjid jadi masjidnya Nabi Muhammad ini masjid. Nanti yang sebelah sana itu kamarnya Aisyah. Kamarnya Ummu Salamah. Kamarnya salam, kamarnya istri Nabi Muhammad semua itu dempet dengan masjid. Nah Aisyah itu keluar malam-malam ke masjid. Lah kembalinya ke kamar itu agak lama. Terus Nabi Muhammad tanya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah. Gitu. Kok lama? Kenapa? Kok terlambat? Kata Aisyah, Rasulullah Anha, saya tadi mendengar Abu Musa al Ashari itu membaca Al Qur'an bacanya bagus sekali, gitu. Bacanya bagus sekali, indah bacanya. Begitu. Nah kemudian pagi harinya Abu Musa al Ashari Mendapatkan cerita Tadi malam Ibunda kita Aisyah itu sempat berhenti Sebentar Untuk mendengarkan bacaan Al-Qurannya Siapa tadi sahabatnya siapa? Abu Musa Al-Ash'ari Ada yang tahu gak namanya Abu Musa Al-Ash'ari? Dapat hadiah nanti dari Samukhtar Yang umur 10 tahun ke bawah Namanya Abu Musa Al-Ash'ari siapa? Ada yang tahu gak namanya Abu Musa Al-Ash'ari? Kalau namanya pemain bola hafal Tahu namanya mas Abu Musa Lashari siapa namanya Tahu Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu Abu Musa Lashari Namanya Abdullah bin Bin Abdullah bin Ya yang 10 tahun ke atas Sampai bapak-bapak, ah, Abdullah bin Qais, Abu Musa yang jawab, abinya, siapa? Hah? Umayr. Jadi begitu, pagi-paginya, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kemudian mendapatkan cerita bahwa Aisyah itu sempat berhenti sebentar untuk mendengarkan bacaannya Siapa? Abu Musa Lashari Kata Abu Musa Seandainya saya tahu Seandainya saya tahu Abu, e, Tadi malam itu Aisyah Ikut mendengarkan Bacaan Al-Quranku tambah saya buat bagus lagi gitu. Karena ternyata Sahabat Abu Musa itu Sahabat yang paling indah Dan paling merdu, paling bersih Suaranya ketika membaca Al-Quran Orang kalau membaca Al-Quran itu ya kalau kita membaca Al-Qur'an di di apa di kelas, murojaah, di masjid ada yang suaranya bagus. Tapi nadanya kurang. Ada yang suaranya bagus, nadanya bagus tapi agak serak-serak kan -serak. itu. Nah, ini sahabat Abu Musa, suaranya bagus, nada dan iramanya bagus. Kemudian Kanannya juga bagus. Kapan harus naik, kapan harus dibaca tinggi. Pernah dengarkan muratal kan ya? Semuanya ikut mendengarkan. Mas-masnya di sini ikut mendengarkan. Bacaan muratal itu kadang melengking tinggi, wah. Kadang pelan. Kadang rendah suaranya. Kadang cepat dibaca sama koriknya. Kadang bacanya pelan, kan itu pelan. Itu semua ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Para ulama ahli tafsir, ulama-ahli kira'ah, ulama-ulama tajwid itu, mereka punya aturannya. Kapan harus tinggi, dibaca melengking tinggi. Begitu. Kapan harus suaranya dipelankan. Kapan suaranya itu dipercepat bacanya, Terus kapan bacaan itu harus di, di, dilambatkan. Itu semua ada aturannya. Nah, kalau aturan itu semua diikuti, bacaan Al-Quran itu kemudian jadi indah sekali. Begitu. Nah, mas-masnya ini, mas-masnya ini semua ya, yang santri tahfidz ini, jika membaca Al-Quran, e, baca Al-Qurannya bagus, indah, itu orang yang mendengarkan juga enak. Jangankan orang malaikat aja turun kok. Malaikat itu turun dari langit untuk ikut mendengarkan bacaan Al-Qurannya mas-mas ini. Tapi harus, bacanya harus apa? Harus apa? Oh kok yang jawab cuma tiga. Harus? harus. Bacaan Al-Qurannya harus? Harus. Lagi. Bacaan Al-Qurannya harus? Harus. Ah. Sahabat yang paling bagus suaranya sahabat? Oh kan cuma tiga toh Yang jawab suaranya harus keras. Sahabat yang paling bagus bacanya sahabat? Kurang. Ya kurang keras. Sahabat yang paling bagus bacanya sahabat? Uh, sahabat, uh, sahabat Abu Musa al-Syari. Namanya Abdullah bin... Kauin. Ya, Abdullah bin Khois. Itu bacanya sahabat Abu Musa. Dulu... Uh, sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah bin Nabi Sufyan itu ketika jadi khalifah. Ketika jadi khalifah. Itu kalau beliau... Uh, kedatangan tamu Abu Musa. Itu kan sahabat Muawiyah itu... Kekhilafahannya di negeri Syam. Di negeri Syam. Di Damascus. Uh, keratonnya... Istananya semua itu di Syam. Sahabat Abu Musa, Sahabat Abu Musa itu kalau datang berkunjung, itu kan nginep di rumah temannya, di rumah sahabatnya, pokoknya nginep di sebuah tempat. Tiap malam, tiap malam, Khalifah Muawiyah itu keluar diem-diem dari rumahnya sampai di penginapannya Sahabat Abu Musa. Terus pelan-pelan diem-diem gini. Nyender di tembok. Untuk apa kira-kira? Ada yang bisa jawab Untuk? Mendengarkan bacaan baca yang Abu Musa. Bayangkan khalifah. Khalifah itu sekarang lebih dari presiden. Kalau presiden cuma satu negara. Khalifah dulu sekian puluh negara. Puluhan negara yang sekarang ini. Itu dipimpin satu khalifah. Saat itu namanya khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Itu diem-diem malam-malam. Datangin penginapannya, penginapannya siapa tadi? Ah, penginapannya Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taalaanhu. Dekat-dekat-dekat untuk apa? Ia mendengarkan bacaan Al Qurannya. Jadi sekali lagi usah moktar tanya. Sahabat yang paling bagus bacaannya sahabat siapa? Abu Musa Al Ashari. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, terus sudah kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul sama yang lain, sahabat-sahabat yang lain, sudah kumpul semua. Pas ada Abu Musa. Pas ada Abu Musa. Umar bilang sama Musa, Abu Musa, Al-Qurannya dibacalah. Buat hati kami itu tenang. Buat kami itu rindu kepada Allah. Karena memang bacaannya Abu Musa itu bacaan yang paling? Bagus. Nah, sudah bagus ini. Tadi yang paling, yang jawabnya tiga bagus. Sekarang Yang paling? Ya begitu. Jadi kalau kumpul-kumpul, Umar bin Khattab ngapain? Kalau ada Abu Musa, ah, suruh membaca al. Ah, ada yang siap baca Al-Quran tak sekarang? Dua menit surat pendek aja. Jadi Abu Musa. Iya. Ya yang paling bagus bacaannya sama. -sama. Apa? Abdul Razak yang mana? Ah, sini sini sini sini. Paling bagus nih ya? Jangan jangan langsung di bagus. Enggak usah tunjuk. Ya. Nah. Nah. Eh, salahnya harus Rani. Abdul Razak ya? Oh, ya. Ngapain ini? Nih? Membaca apa? Membaca apa? Surat apa? Milih sendiri. Nanti kalau sama ustaz yang milihin repot, loh Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 30. Nah, makanya milih sendiri. Hah? Al-Baqarah. al 1 halaman ya? Alif lam mim itu sampai ayat ke-5 berarti ya? Iya, apa-apa. Santai, sini-sini, Mas. Jangan lupa a'udzu. Iya. Yeah. A'udhu billahi Allah min al Bismillahirrahmanirrahim. Alf lam mim. Dari kal kita bula roy babim. lil muttaqin. اللذي نجُمِنُ نَبِلُ وَإِبِيَ وَيُكِمُنَ الصلاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُفِقُونَ وَاللذي نجُمِنُ نَبِيَ مَأْوُ زِلَائِكَ وَمَأْوُ زِلَامِيَ كَبِلِكَ وَمِمْبِلَ أَخِرَتِهُمْ يُكِنُ وَمِبِلَ أَخِرَتِهُمْ يُكِنُ أُلَيْكَ عَلَاهُ دَمِيرَ رَبِّي مَا أُلَيْكَ أُمُلْ مُفْلِهُنَّ تَسْأَلُهَا Pilih satu lagi Yang paling bagus mana Yang 10 tahun ke bawah Nanti yang usul itu yang ditunjuk loh uh, Yang bilang-bilang Itu yang ditunjuk Siapa? Sini-sini siapa, oh, sini, sini, siapa sih? Salafi harus oh, ya, ya, ya, Salafi harus berani Diingat-ingat terus Salafi harus berani Bapaknya tapi kan sudah dijelaskan berani ngapain Berani apa Berani menyampaikan Berani menyampaikan apa Menyampaikan kebaikan Berani menyampaikan ha? Nasihat. Kalau berani berbuat jelek ya gak boleh Bawa motor misalkan Bawa motor gak pakai helm di Jalan raya ngebut Itu namanya bukan berani Itu bukan berani namanya Salafi gak boleh yang seperti itu Maksudnya Salafi harus berani itu Salafi harus berani berbuat apa Berbuat Baik, salafi harus berani beribadah. Ya. Beribadah. Kalau yang berbuat jelek itu namanya bukan berani. Itu namanya gaya, enggak, enggak boleh. Ya, sudah. Desa kalau Yang rajin belajar insyaallah jadi panutan umat nanti Abdul Razak ya. Insyaallah. Ya, sini ada Ustaz, kenalan dulu. Ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu dibacakan, Al-Qur'an itu dibacakan, yang mendengar harus apa? Harus memperha? Kalau Al-Quran dibacakan, yang mendengar harus? Oh, yang jawab cuma setengahnya. Al-Quran, kalau dibacakan, yang mendengar harus? Fa'idha quri Al-Quran ufas, tami'u lahu wa'an situ. Kan gitu perintahnya dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibacakan, kalian harus ikut mendengarkan dengan baik. Gitu ya Mas Usman ya? Usman namanya? Siapa? Mas. Ja oh, Jaafar, Afwan keliru, semester keliru. Sekali lagi kalau Al-Qur'an itu dibacakan, kita yang hadir harus mende ah, mendengarkan. Jadi nanti kalau Mas Jaafar membaca Al-Qur'an, enggak boleh ketawa, enggak boleh bicara, enggak boleh main-main ya. Membaca surat apa, Mas? Yule. Al-Humazah mahu humazatil Humazah Mahu Ya sudah dibaca. Auzu. A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailulikulli Humazah Al-Ladhi jama' ma'lawu wa'adadah Al-Ladhi jama' ma'lawu wa'adadah Al-Ladhi Ya' sabu Ya' sabu Ya' kalama la yumadannu dhikra ma wa ma adraka malqut ma wallahu ilmun qadah andati taqali wal alafidah inna alaihim mushadah li hamadim ya sudah sampai surata wa qalannya Almunafiqun rutin belajar Al-Qur'annya terus ditambah di pengen jadi ahli tajwidnya maksud kalau besar pengen ya pengen enggak baca nahl kuranya didengar malaikat mau ya yang rajin ya, InsyaAllah. subhanallah. Nah begitu kalau pas tadi ceritanya sampai di Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab itu kalau sudah kumpul dengan sahabat sahabat yang lain kumpul sama sahabat sahabat yang lain pas kebetulan ada Abu Musa. Maka Umar bin Khattab meminta Abu Musa untuk membacakan Al Qur'an. Kata Umar, Wahai Abu Musa, buatlah hati kami itu tenang, senang. Wahai Abu Musa, buatlah kami itu rindu kepada Allah Subhanahu Wataala. Dengan mendengarkan bacaan Al Qur'an, akhirnya pun kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitu. Nah, dulu. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, belum ada listrik. Karena belum ada listrik, akhirnya desa, kampung-kampung itu semuanya menjadi ke... gelap. jadi gelap. Cuma adanya cuma sinar bulan sama sinar bintang. Kalau pas bulannya besar, bulan purnama, terang. Tapi kalau pas bulannya kecil, sabit, akhir bulan atau awal bulan, serba gelap. Lampu ada, pakai minyak juga, lampu minyak namanya. Tapi kan lampu minyak itu cuma kecil ya, cuma bisa untuk satu ruangan, satu kamar. Kalau sekarang lampunya satu bisa untuk se ya ya? lapangan. Ya kan, lapangan bulu itu lampunya berapa itu, terang sekali. Nah di zamannya Nabi Muhammad itu kampung-kampung gelap, desa-desa gelap sekali. Nah kata Nabi Muhammad saw, saya, saya Bisa mengetahui rumahnya orang-orang dari suku Ashari. Ashari itu sukunya siapa? Gelap. Ah, pinter berarti Abu Musa al Ashari. Artinya Abu Musa dari suku Ashari. Nah kata Nabi Muhammad, saya kalau gelap-gelap bisa mengetahui rumahnya orang Ashari. Cara mengetahuinya seperti apa, Wong gelap kok? Ada yang bisa jawab? Ya? Eh? Namanya siapa dulu? Namanya siapa mas? Dafa. Namanya Dafa. Umur? 10. Kenapa Nabi Muhammad kok bisa mengetahui itu rumahnya orang-orang dari suku Asyari? Karena bacaan Al-Qur'annya. Suaranya orang Asyari itu memang bagus-bagus, indah-indah. Tapi yang paling bagus siapa? Abu Musa. al radhiyallahu Itu kata Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah. Jadi memang kalau kita belajar Al-Quran dengan baik-baik, mulai kecil sekarang kan sudah bisa membaca Al-Quran. Orang yang gak mondok, orang yang gak mondok itu mas ya, coba diperhatikan yang main-main sana. Nah, nanti naik pesawat kalau udah besar. Orang-orang yang di luar sana, yang kerja, yang sekolah, yang kuliah segala macam dan gak mau mondok, itu membaca Al-Qurannya kurang bagus karena dari kecil tidak belajar Al-Qur'an. Yang sudah tua-tua, yang punya mobil banyak, rumahnya besar, punya toko, punya gudang segala macam punya. Uangnya banyak sekali numpuk. Itu banyak dari mereka nyesel. Tahu nyesel enggak? Banyak dari mereka itu menyesal sekali. Kenapa kau menyesal? Sampai tua enggak bisa membaca Al-Qur'an, sudah jalannya bungkuk gini uangnya banyak, anak cucunya banyak, rumahnya bagus di mana-mana, mobilnya keren. Tapi ternyata tidak bisa membaca Al-Qur'an. Al itu ada bapak-bapak yang tua-tua itu, kalau ketemu sama mas mas yang masih kecil ini bisa baca Al-Qur'an, malu. Kata orang Jawa isin tenan. Masa sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu kok enggak bisa baca Al-Qur'an. Makanya mas-mas yang ada di pondok yang menghafal al-Qur'an, jadi santri tafwidh itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bersyukur? Karena sejak kecil sudah bisa membaca, iya sudah bisa membaca al-Qur'an. Jadi hari kiamat itu nanti, dengarkan baik-baik ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi nanti itu surga Fir, itu yang paling tinggi surga Fir'aulah. Itu untuk para Nabi, para Rasul, Siddiqin, syuhada dan yang lain-lain, yang satu derajat. Tapi surga itu berderajat-derajat, tingkat-tingkat, tingkat-tingkat itu. Semakin tinggi derajatnya, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak nikmatnya dalam surga. Nah, untuk dapat derajat yang paling tinggi, salah satu caranya dengan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Karena Nabi Muhammad pernah Bersabda seperti itu. Pernah bersabda seperti itu. Kata beliau. Yukalu yaumal qiyamati liqari il quran. Atau li ahli il quran. Hari kiamat nanti. Orang yang belajar al quran. Termasuk antum-antum semua ini. Mas-mas semuanya ini. InsyaAllah pada hari kiamat nanti akan. Di, di apa namanya diminta. Ayo baca al quran. Gitu. Ikraw quran warad Baca al quran dengan suara yang bagus tartil. Derajatmu nanti sesuai ayat terakhir yang kamu baca. Jadi kalau hafalannya cuma satu juz, ya mohon maaf. Kalau hafalannya cuma satu juz, ya nanti derajatnya di bawah yang hafalnya dua juz. Kalau yang hafalannya cuma dua juz, ya mohon maaf. Nanti derajatnya di bawah yang hafalnya sepuluh juz. Yang hafalnya tiga puluh juz mentok paling bagus insyaallah Begitu. Sekarang kalau disuruh milih, mas. Siapa tadi? Mas Dava Misalkan sekarang biasanya Biasakan Mas Dava ditawari duit Yang ini 100 kilo Tahu 100 kilo gak? Tahu 100 kilo Ini 100, 500, 1000 2000, 5000, 50,000 100 ribu Suruh milih-milih yang mana? ah Yang 100 ribu kan Ada yang milih 10 kilo? Mau gak? masnya siapa namanya? Siapa? Musa. Hah? Yusa namanya nabi ya. Sekarang Mas Yusa eh tegap. Nah, begitu. Salafiarus? Ha, eh hey, Salafi harus berani. Kalau bacaan Al-Qur'an, Al-Qur'an dibacakan yang mendengar harus? Oh, yang jawab sedikit. Enggak mau. Kalau Al-Qur'an dibacakan yang mendengarkan harus? Harus memperhatikan. Sekarang Mas Yusa dikasih duit ini. 10 kilo 100 500 kilo 1000, 2000, 5000, 5000 100. 100 ribu, milih yang mana? 100 ribu ya? Kalau misalkan ada yang 500 ribu, milih yang mana? Oh, milih 500 ribu Semuanya pasti milih seperti itu nah. Surga itu kan bertingkat-tingkat Yang paling bawah ya Paling sedikit Kalau mau dapat banyak sekali Harus paling ting Caranya apa tadi mas, salah satunya? Membaca Al-Quran dan me Amalkannya Jadi kalau ingin dapat yang paling tinggi Memang harus rajin Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran Di muroja'ah Tajwidnya diperbagus, diperindah Besok tambah besar, tambah besar, tambah besar Nanti belajar bahasa Arab Belajar Nahwu, belajar Sorof Belajar ilmu tafsir Belajar ilmu-ilmu yang lain Akhirnya Al-Quran itu bisa dipahami Enak, orang yang hafal Al-Quran itu enak Hidupnya enak orang hafal Quran itu. Begitu ya? Nah, ini sekarang yang paling banyak hafalannya siapa ini? Yang 10 tahun ke bawah. Yang paling banyak siapa Ustaz? 10 tahun ke bawah usianya ini. Siapa? Mana? Ah, sini Mas Ihsan, sini. Berdirilah. Sini. Ah, Salahvi Arus? Berani apa? Oh, nggak jawab kan? Nanti, anu, ya, no. ngebut bilangnya salafi harus berani. Nah. Ya, keliru nggak boleh. Salafi harus berani. Berani apa? Berbuat. Nah, eh, coba diulangi lagi. Salafi harus berani Berani untuk. Kebangunan. Ah, berani kebaikan ini, Ini kan kebaikan ini, maju ke depan. Ah, mas Hasan. Mas Hasan, hafalannya berapa mas? Sembilan. Umurnya berapa? Sepuluh begitu agak keras bisa umurnya berapa sepuluh ha gitu okay, insyaallah para kalauvik ya dipertahankan bacan alqurannya ya satu hari nambah berapa setengah muka, setengah muka. memang dari mas isannya atau dari ustadnya setengah muka itu dari ustadnya oh ya sudah manut sama ustadnya ya insyaallah enggak duduk ya ada. Jadi kalau mau mau apa namanya eh, derajatnya, derajatnya di surga nanti tinggi sekali. Salah satu caranya harus apa, Mas? Harus apa biar derajatnya tinggi? Membaca Al-Quran. Apalagi santri-santri salafi itu rata-rata suaranya itu bagus sekali, indah sekali suaranya, bagus. Eh, Mas Udaifah, ya maksud saya, nanti tanya sama abinya ya. Pertanyaannya apa tadi? Di titipin Ustaz Mukhtar pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dijawab. No? Nanyakan apa? Ah, nanyakan nama Simbah ya. Eh, nanyakan tanya sama abinya. Di titipin pertanyaan tadi. Abu, Abu Beba di titipin pertanyaan. Tolong tanya sama abi. Pertanyaan dari Ustaz Mukhtar. Nama Simbahnya siapa? Nanti malam. Ketemu sama Ustaz Mukhtar. Kalau sholat di masjid. Lihat Ustaz Mukhtar langsung datangin sama Ustaz. Nama simbah saya ini, gitu deh, okay? tak salman. Begitu ya mas Deta ya, jangan malu ketemu di masjid nanti. mau sholat duhur boleh, sholat asar juga boleh, maghrib boleh, isya boleh. Datu samutar datengin masjid, nama simbahku nah, titik titik titik, kan begitu. Nah, suara suara suaranya mas-mas ini itu kan rata-rata bagus semua, bagus, indah, merdu. Al-Quran itu mas Al-Quran itu Kalau dibaca dengan suara yang bagus Dengan tajwid Itu masuk di hatinya maknyus Sudah pernah merasakan belum Baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran Terus sampai nangis itu Sudah pernah belum? Belum kan? Belum? Nah, tetap belajar Orang kalau sudah membaca Al-Quran bisa nangis Mendengarkan Al-Quran itu Terus bisa nangis Wah Hidupnya tenang sekali. Hidupnya plong, seger. Nabi Muhammad itu sering nangis kalau membaca Al-Quran. Mendengar Al-Quran juga Nabi Muhammad sering menangis. Para sahabat-sahabat Nabi juga seperti itu. Nah, Kok bisa nangis? Kok bisa nangis? Karena memahami artinya, faham maknanya, bacanya juga dengan tajwid, dengan kiroah, dengan tartil, Bagus, indah. gitu Dulu ada toh, uh, uh, namanya nama ulama itu uh, siapa ya? Bentar, bentar. Namanya Imam Wars. Siapa namanya? Wars. Pernah dengar gak Wars? Nah, Imam Wars ini suaranya bagus sekali suaranya itu bagus sekali kalau sholat taraweh Ramadan, imamnya, imam waros ini, imam sholat taraweh itu masjidnya penuh masjidnya penuh jamaah kenapa kok bisa penuh? karena bacaannya apa? Ba, bagus jadi kalau kita baca Al-Quran itu yang dengarkan juga enak seneng, bukan terburu-buru Alhamdulillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Pernah dengar gak seperti itu? Di masjid-masjid luar, orang kampung, orang awam Pernah kan? Gak boleh seperti itu Al-Quran tidak boleh dibaca dengan Cara seperti itu, Al-Quran itu harus dibaca Dengan tar Al-Quran harus dibaca dengan Yang semangat dong Al-Quran itu harus dibaca dengan itu Makanya harus belajar harus Semangat Kalau bacaannya Seperti orang awam itu Bacaannya gak benar cepat Gak bisa diikuti maknanya Ya nanti yang mendengarkan juga malas. Tapi kalau seperti Imam Waris Bacaannya bagus, indah Masjidnya full Nah sahabat Abu Musa Abu Musa al Lasyari Kalau misalkan pergi ke satu tempat Sama-sama safar Berangkat berjihad Sahabat-sahabat yang lain minta Abu Musa antum ajalah yang jadi imam Jadi imam Dan kami pesan Bacaannya surat Al-Baqarah kalau sekarang baca surat al Bogor orang pada nggak mau jadi makmum ya, Iya nggak? Baru baca surat Al Munafikun atau misalkan Al Muzamil atau Qotusami Allah itu sudah kok dahwal ya imami? Oh, Swee banget. Pernah nggak sholat merasa lama? Siapa yang mau jujur? Nah, atau jawabnya bareng-bareng biar nggak ketahuan? Pertanyaannya gini, pertanyaan gini, pernah atau tidak? Ketika menjadi makmum sholat terus merasa imamnya panjang bacaannya, pernah atau tidak? Pernah. Nah gitu. Panjang. Nah, ini para sahabat malah meminta Abu Musa kalau jadi imam yang dibaca surat Al Baqarah saja. Al Baqarah loh mas. Berapa juz itu Al Baqarah? Tiga lebih. Tiga lebih apa tiga kurang? Tiga lebih apa tiga kurang? Tiga kurang berapa? Tiga kurang? Dua apa? Dua lembar ya? Jadi Al-Baqarah itu dua juz lebih mas Sahabat-sahabat itu meminta kepada Musa Abu Musa Nanti kalau jadi imam yang dibaca surat Al-Baqarah begitu Nah pertanyaannya kenapa Kalau para sahabat itu Meminta Abu Musa Membaca surat Al-Baqarah. Ya kan? Padahal suratnya panjang. Kenapa? Karena bacaannya bagus. Namanya, Mas? Abdullah. Nama yang bagus. Jawaban yang bagus. Senyumnya juga bagus. Nah, jadi, bacaan Al-Qurannya besok harus bagus juga. Sudah sampai surat apa? Surat At-Tolak? Alhamdulillah. Umurnya? 10 Kalau At-Tolak Umurnya 10 ya Umurnya 10 sampai surat At-Tolak Mulai mondok umur berapa? Apa dari lahir sudah mondok? Mondoknya dari umur berapa? Merupat ya hitung, hitung kan sekarang Umurnya 4 tahun Sekarang umur 10 sampai At-Tolak ya At-Tolak itu just 28 ya. Kan? berarti 5 tahun lagi Santan Mukhtar ingatnya ingat, ingat dulu caranya. 5 tahun lagi. 5 x 5 25. Jadi ya, berarti umur 16 tahun sudah hafal di sana. Nama-nama sudah selesai gram. Iya, Jang. Yang umur 10 tahun siapa ini? Angkat tangan coba. Yang umur 10, 10, 10. 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Angkat yang tinggi biar dihitung sama Santan Mukhtar. Tinggi. 10 tahun loh. 10 tahun. Yang belum 10 tahun jangan. 10 tahun. 1 2 3 10 tahun itu. Bukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 juga ada ya? 12 13 14 15 16 17 18. 18. Jadi 6 tahun lagi 18 anak ini 18 santri tadi Insya Allah sudah hafid semua. 16 tadi siapa siapa saja kita sebut namanya. Ngacung lagi ngacung lagi ngacung ngacung ngacung. Yang tadi ngacung ngacung ngacung. Namanya mas? Ihsan. Ihsan Hasan. Abd Rahman. Yang keras no. Tufail sama Umar apanya? Oh adanya. Wow. Ada abinya tu. Lah. Tufail, terus. Jaafar, Ilyas. Jafar, Ibrahim. Siapa ja lagi yang ngacang-ngacang? Zuber. Oh, ini peserta pertama Zuber. Abdullah, Abdul Rahman, Ukasha. Siapa? Ja yang rasmi. Alhab. Yeah. Mashab. Apolonya 2. Nama duluan dua. Ter lagi ini nih? Ini. Apolonya Umar. Oh, Umar. Umar Umar itu Umar. Ayo. Apolonya 3. Siapa lagi yang sung? Nah, nama-nama tadi yang sudah disebutkan namanya, 6 tahun lagi insyaallah. 6 tahun lagi itu sudah hafizul Quran. Al-Qurannya selesai dihafalkan dari awal sampai akhir. Ingat-ingat ya, gitu. Nah, kalau yang umurnya 9 tahun, ya 8 tahun lagi lah Insya Allah. Berarti sekarang tahun 2000, 2014 masehi nya. Kalau miladiahnya, kalau hijriyahnya 1430. 1430 lima tambah berapa tadi? 6 tahun ya. Tambah 6 tahun berarti kalau hijriahnya 1400 berapa itu? Berapa? Baca tuh. 1441 ya. Jadi 1441 insyaallah yang namanya disebutkan tadi sudah selesai bacaan Al Qurannya. Benar loh ini ya. Serius ya? Mas Hisan? Insyaallah begitu. Nah, kalau Abu Musal ashari Datang di satu tempat tadi, Samuhtaz sudah sampaikan, Itu yang lainnya minta dibacakan, Sudah, Nanti kalau jadi imam, Yang dibaca surat Al-Baqarah saja, Dari awal sampai akhir, Walaupun, Abu Musa al-Ash'ari, Kemudian tidak membaca sampai selesai, Karena kasihan, Makmum yang lain, Ada yang tua, Ada yang masih anak-anak, Anak kecil, Ada yang punya keperluan, Tapi yang paling penting, Jamaah salatnya meminta kepada Abu Musa untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir surat Al-Baqarah. Itu cerita tentang sahabat. Siapa tadi sahabat Abu? Musa Al-Syari radiyallahu ta'ala anhu. Sebelum ditutup. Jangan bilang ya Abu Tufel? Sebelum ditutup. Coba kita ulang lagi. Yang sudah didapat hari ini. Yang sudah didapatkan hari ini. Boleh saya meminta sesuatu Abu Tufel? yang menjawab nanti diberi hadiah, ya. Nanti yang beri hadiah nanti Abu Dufel ya, yang tahu jawab. Yang tahu jawab Abu Dufel. Sekarang kita urut-urutkan. Hari ini dapat ilmu dari Ustadz Mukhtar apa saja? Ngacung tapi harus berani. Siapa yang duluan? Nomor satu. Oh, faedahnya apa yang didapatkan hari ini? Saya Ustaz apa? Salafi itu harus berani Ah Itu dapat tadi ya Cuma sudah kedauluan Ustaz Mukhtar Paham tidak? Nomor dua Cepat Faedah yang didapatkan Dari Ustaz Mukhtar hari ini Tadi kan Salafi harus berani Nomor dua apa? Ngacung Ya Berdiri Apa faedahnya? Ah, Abdul ya, dicatat loh ini ya. Siapa yang bagi catatan jangan sampai lupa ini. Ya. Jadi faedahnya kalau Al-Qur'an dibacakan harus diperhatikan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik yang lain. Ngacung, ya, berdiri. Berdiri, berdiri dulu berdiri. Nama? Abdullah. Tegap. Iya. Faedahnya apa? Sama, harus beda. Oh, bedanya. Oh, iya. Langsung. ya. Dikasih tanda tangan Sun Mokhtar enggak? Nanti tanda lagi. ini. Berdiri lagi, berdiri lagi. Abdullah berdiri, kum-kum. Ya, faida yang lain, enggak boleh sama. Ingat-ingat. Ingat-ingat apa? Sahabat yang paling bagus bacaannya siapa? Nah, itu kan faida. Diulangi, coba. Hah? Ya sahabat yang paling bagus bacanya itu sahabat Abu Musa al ya. Nanti duduk. Siapa lagi yang mau nambahkan? Siapa berdiri? Apa faedahnya? Kalau baca Al-Quran harus yang bagus tiga. Ya berdiri. Namanya siapa? Romal. Apa faedahnya? Wah, wow. kalau dengar ya, kalau membaca Al-Quran kalau bisa sampai menusuk ke hati wow. Bagus Umar bagus, bagus, alhamdulillah. Berarti sudah berapa ini? Satu dua. Wah, dianya kurang ini. Harus yang lain lagi. Misalkan, oh ya berdiri berdiri. Mas Umar apa faedahnya mas? Kalau di Oh ya, kalau diomongin Ustadz Harus mendengarkan dan gak boleh malu-malu Ya, bagus itu Faedah hari ini, siapa lagi berdiri Angkat tangan ya Enggak, cepat Sebelum waktunya habis loh Yang umur 10 tahun ke atas gak? Jafar, Jafar, berdiri dulu Apa faedahnya? Sama Bacaan, baca dengarkan, yang lain Biasa kalau Hah? Apa? Ingat-ingat lagi? Bacaan tadi banyak loh faedahnya Kalau baca bacaan Al Qur'annya bagus, nanti apa? Hah? Wah, kalau bacaan Al Qur'annya bagus, malaikat ikut mendengarkan insya Allah itu faedah, duduk. Siapa lagi? Berdi Omar sudah. Siapa lagi? Ya, berdiri, Mas. Namanya siapa Mas? Husain. Apa faedahnya Mas? Usaid akan diangkat derajatnya. Semakin banyak hafalan Al-Qur'annya, semakin banyak ayat yang diamalkan, derajatnya di surga akan semakin tinggi. Ini kaidah. Duduk monggo. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, berdiri. Belum kan? Ya, berdiri Bagus, bagus, Masya Allah Ya, membacarkan tidak boleh ketawa-ketawa, harus serius Harus serius ya Wah Bagus ini ya, Wutufayel, bagus ah. Oh ini apa, ya Ya, ya, ya, sudah mendengar Ya, siapa lagi? Masih mau? Tadi sudah atau belum? Berdiri, namanya? Wutufayel Faedahnya apa, Mas Wutufayel? Membaca Al-Quran harus dengan Tartil bagus. Membaca Al-Quran harus dengan. Tartil Nah duduk. Dapat hadiah nanti. Ah, dua lagi. Dua lagi, cepet. Yang agak besar, yang agak besar. Yang dua belas tahun ke atas ya, dua belas tahun ke atas. Siapa ini yang besar besar? Ya? Mana salah? Salah ya, salah ya. Yang mana yang salah namanya? Ah, sholat berdiri dulu. Yang penting berdiri dulu. Berdiri dulu. Pikirnya nanti nabil berdiri. Berdiri dulu. Nah, sholat itu berarti orangnya harus sholat. Insya Allah. Berdiri tegak Nah, baitdanya mas, menghadapnya tamwatar. Ah, gitu. Apa baitdanya? Pikir-pikir dulu. Saya ingin sama Abdullah Abdullah berdiri. Eh, kalau jangan berdiri dulu, bareng mikirnya. Apa fajanya? Keluar. Siapa? Apa Abdullah fajanya apa? Cerita cerita tadi kan banyak sama kita. Sudah dapat belum? Bagaimana keluar lagi bagus ini? Ya. Wow, yang tak tapi bisa ya? Eh. <tuh> Jadi kalau menghafal Al-Quran harus diamalkan. Itu faedah dari Ustadz Soleh. Oh, jadi menghafal Al-Quran harus diamalkan. Mas Abduh. Dihengar-ihengar lagi. Banyak tadi. Ceritanya Ustadz Mokhtar tadi loh. Kalau orang-orang awam itu sampai tua. Ternyata gak bisa baca Al-Quran. Itu kan faedah. Menyesal tidak berguna. Atau kita sebagai anak-anak tafrit ini, anak-anak salafi harus ber... ber... bersyukur. Karena banyak orang itu sudah tua, mau meninggal, gak bisa baca Al-Quran. Padahal duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya di mana mana anaknya banyak, gak bisa baca Al-Quran. Nah, kita yang masih kecil-kecil ini, sudah bisa baca Al-Quran yang, dengan yang baik. Maka harus bersyukur. Cukup, oke? Eh? Apakah itu, Firda? Cukup? Tadi siapa-siapa saja? Oh, kasih tanda tangan, minta bolpen ya. Ada bolpen ya? Oh, gitu. Atau yang dapat tadi ya ke sini semua, ngumpul di sini ini ya. Ngumpul di sini yang dapat tadi ya. Selesai selesai, tutup aja ya. Ditutup, nanti yang dapat tadi ya ngumpul di sini. Demikian. nasihat dari Ustaz Mukhtar, mudah-mudahan pada kesempatan akan datang kita berjumpa lagi. Pengen ketemu lagi nggak sama Ustaz Mukhtar besok besok? Pengen nggak? Ya, insyaallah subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha ilah, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, yang rapat tadi ke sini, Kumpul situ. Kumpul situ aja. Di dekat situ susah, <tuk> <tuk>